Niterah bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistio berpandangan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang lebih banyak tersedot untuk kepentingan birokrasi tidaklah sehat untuk pertumbuhan ekonomi. Bahkan telah menjadi lampu kuning yang harus diwaspadai. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, jika anggaran belanja negara lebih banyak tersedot untuk birokrasi, sudah menjadi lampu kuning yang harus diwaspadai. Apakah ini berarti anggaran yang baik adalah yang lebih berfokus pada belanja modal? Iya, iya betul belanja modal. Tapi ada satu yang buat saya mengkhawatirkannya, eh, yaitu eh, manajemen pemerintahan di daerah. Jadi itu lihat angka-angkanya itu lebih mengerikan dibandingkan pusat gitu. Nah ini luput dari eh, dari perhatian publik. Nah, kenapa daerah itu berlomba-lomba nyari pegawai, rekrut pegawai ini segala macam? Nah, pada saat eh, mereka harus menunjukkan pembangunan ini, pas-pas pembangunannya yang dilakukan adalah utang, pemda-pemda eh, itu utang banyak yang sudah digaris merah. Kutai itu, kota misalnya itu kan eh, sudah sampai utang eh, investasi untuk dibayar. Eh, 3 APBD kemudian gitu. Nah, jadi tahun, 3 tahun lagi baru dibayar dengan APBD. Ya, istilah kerennya itu investasi, tapi itu semua utang, utang utang tenda. Nah, ya, sekali lagi komposisinya itu bisa 70, malah ada yang 80-20 gitu. Nah, di di daerah. Padahal le, kalau tidak ada pembangunan daerah, kemudian menjelang pilkada lagi, kepala daerah itu biasanya sel eh, membuat rancangan kegiatan pos-pos yang namanya pembangunan, tapi yang sifatnya populis. Yang sebetulnya yang anda sebutkan bukan banja modal untuk driving force mendorong perekonomian daerah, tapi hanya untuk gawang eh suara lagi supaya dia kepilih lagi gitu. Itu jelas. Gitu. Jadi kondisi itu yang saat ini marak terjadi di tingkat daerah ya, Pak? Iya, jadi kalau di luar APBD untuk tingkat nasional eh liaport CDU dan liakah gitu. Ini eh, sudah lampu merah bukan lagi lampu kuning kalau saya bilang. Demikian Hermawan Sulistio, saya Dinda Natasha.